yang sudah dapat predikat Ratu Manise Indonesia Bro. bro. bro. Mana? Jilomania dari kawasan Jawa Timur semuanya matur suwun, ya. Tentunya masih tetap bersama Rosabella yang didukung sepenuhnya oleh audio yang betul-betul JERN membahana di Fasol Production Matur Suwun.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 Memang yes. Talawa sayang. Gua sama aku cinta yang Otei. It's not happy. paa keskellä tässä ei Kompok mana dong? Oke, selamat menikmati gua ke Bajo Tupapar semuanya. Semuanya jenis semuanya dulu, selamatun alam, assalamualaikum.